Kubenamkan pikiranku Bahwa aku pun tak salah melepasmu. Selamat tinggal kisah indah bersamamu. Selamat tinggal cinta yang sudah berlalu. Sempat sevdiğim zamanlarımı hatırlıyorum. Seni sevdiğim zamanlarımı hatırlıyorum. Seni sevdiğim zamanlarımı hatırlıyorum. Seni sevdiğim zamanlarımı hatırlıyorum. Seni sevdiğim zamanlarımı Jasalah melepasmu. Judul lagu ini Kota Salah Melepasmu. Lagunya yang diciptain Mas Piu di albumnya dan Gue yang nyanyiin, gitu. Itu adalah suatu kebanggaan buat gue sebagai seorang sobat padi. Yang lebih dari 10 tahun lalu, itu gue jadi penyanyi gara-gara padi. Sampai akhirnya gue diproducerin sama Mas Piu. Dan 10 tahun kemudian gue bisa berkolaborasi di dalam sebuah lagu. Sepanggung, segala macam Promosi barengan. Itu sebuah kehormatan. Tapi ada sebuah kesedihan juga pada saat padinya vakum. Dan lagu ini dianggap banyak orang ...adalah lagu yang untuk padi. Respon dari Sobat Padi bagus. Dan juga orang umum yang bukan Sobat Padi juga bagus. Karena kan kalau Sobat Padi itu berarti yang udah lama-lama ya. Umurnya lebih dewasa. Yang sekarang-sekarang juga banyak yang suka... Tapi ya itu ada sebagian yang menganggap inilah untuk padi ya itu yang mereka nggak suka gitu. Jadi gue kayak ngerasa gue menyanyikan sebuah lagu yang kayak kuta salah melepas padi misalnya kayak gitu. Kata Mas Pius sih bukan gitu. Tapi ya kalau misalnya itu terjadi sedih banget. Gue gue sobat sobat padi gue. Oh, oh.